بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى ال وصحبه والملا وان سليمان بن شعرات رضي الله عنه قال كنت جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان استبان واحدا منهما كهرمان راجو Al-Quala A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Dhabamin Huma Yajid Fakalu Lahu Inna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Kala Ta'awad Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Mutafakkale Dari Sulaiman bin Sarat berkata Kuntu Jalisan Ma'an Nabi Aku pernah duduk bersama Rasulullah Warajulani Yastabban Ada dua orang saling mencaci Bokmu, Bapakmu misalnya Ya Syaikh Rosjulan, orang saling mencaci. Waahaduhma malak salah satu di antara keduanya gedehmar rawacu telah menjadi merah wajahnya. Wooh sudah marah sudah naik hitam kata orang sekarang. Wanta fakat dan melembung audaju urat urat lehernya. Audaju urat leher yang biasanya dibuat kalau kalau memotong kambing atau sapi itu ikut terputus. Urat lehernya Dingotot sudah. Neh, ngotot. Maka Rasulullah maka Rasulullah saw berkata, ini alamu kalimatan. Aku mengetahui satu kalimat. Lawakalah kalau orang itu mengucapkannya, la anhu maka akan hilang dari orang itu mayajid apa yang ia dapatkan pada dirinya daripada emosi marah tadi itu. Lawakalah kalau dia mau mengucapkan sekarang, au bilahim nasheetul nerajim. Dah bah anhumajid maka akan hilang apa yang ada pada dirinya yang ia dapatkan daripada emosi dari itu. Fokalu maka sahabat yang mendengarkan omongannya Nabi ngomong lahu kepada orang yang marah dari itu. Inan Nabi asal Nabi saw berkata: Taawwadu billah minasyaatan rojim. Belindunglah kamu kepada Allah daripada godaan setan yang terusir yang dijauhkan dari rahmat Allah dan orang itu mengucapkan itu hilang emosinya reda. Nah, dari hadis ini bisa dihasilkan janganlah orang itu menjadi saling mencaci. Walaupun itu awalnya dari bergurau akhirnya jadi beneran bertikai nantinya. Enggak usahlah saling mencaci. Ya. Kedua, Marah itu adalah pengaruh setan. Yang semuanya kalau nuruti hasilnya adalah penyesalan. Gak usah dituruti, harus ditangani. Ibarat rumah yang mulai ada api langsung disiram. Pior, eh selamat. Jangan dibiarkan, biarkan, biarkan. Kalau gede baru nanti akan saya matikan. Tidak bisa nanti. Jangan-jangan kamu juga kebakar. Emosi juga begitu Kalau mulai kemosi langsung tangani ah, Enteng jadinya Penanganannya gak sulit Tapi kalau sudah besar Sulit Sulit Orang kalau emosi dari itu lupa semuanya Yang gak salah jadi salah Kaca itu loh Gak salah dipecah Piring itu loh, Gak salah apa-apa dibanting Orang emosi Kelas Sulebil agel Akalnya dicabut dari Allah subhanahu wa ta'ala Ngomong ngawur Anaknya sendiri bilang setan Anaknya sendiri bilang anjing Ngawur sudah emosi kok Istrinya sendiri bilang jerangkong Oh jerangkong kamu ya Jerangkong ya kami lebih jerangkong ya eh, Itu harus ditangani Cara penanganannya gimana? Karena itu adalah waswasah dari para syaitan, maka minta perlindungan dari Allah. Enggak bisa kalau melindungi diri dari api dengan disiram air, lah kalau dari setan enggak ada yang bisa kecuali dengan perlindungan Allah Subhanahu Wataala. Karena itu Allah menyatakan apa? Wa imma yang zaghannakamna syaitan nasyun, fustaid billahimna syaitan arajim. Kalau sudah setan mau lagi kamu. Ya, caranya minta perlindungan dari Allah. Baru setan dari itu akan menghindar daripada kamu tidak sukses, tidak berhasil. Karena itu kalau ada merom, mau mau emosi, iling. Eh, mulai kamu dipengaruhi setan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Enteng. Dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Bagaimana seorang guru, muallim Itu harus selalu beri bimbingan kepada muridnya Untuk mengatasi masalahnya Dilihat, oh ini murid malas Gimana caranya giat Oh ini murid lagi emosi Gimana caranya meredam emosi Oh ini murid lagi begini Itulah Rasulullah s.a.w Haris Kepala irsyad umatih Selalu bersemangat memberikan petunjuk, petuah kepada umat-umat, umatnya. Setiap keadaan, oh kalau sekarang musim panas, dikasih bimbingan. Gimana caranya musim panas, jangan kamu tadi itu membong-bong air, tampak ada gunanya, kemudian hendaknya eh, kamu tadi itu begini, begitu, begini. Keadaan zaman tadi itu diperhatikan, kemudian dikasihkan bimbingan kepada penduduk zaman tadi itu. Itulah seorang muallim. Hmm? Dan setiap murabi, setiap pendidik itu hendaknya memberikan nasihat kepada anak didiknya. Hah? Memberikan bimbingan kepada anak didiknya. Bimbingan. Jadi bukan gini. Kamu marah, iya? Ayo antemono kabeh. Bukan begitu. Dia ada kan bimbingan, dia bimbing Bimbingan. Nah, sebagian lagi, ada riwayat menyatakan kalau lagi marah, wudhu. Sholat. Nah, wudhu, so. Sholat. Nah, supaya tidak terberdaya dengan setan. Ada lagi menyatakan, kalau ingin kamu marah, coba kamu menghadap kaca. Ini ruh, raimu ya boleh kamu. Mata kamu melotot, mulut kamu kadang-kadang mengeluarkan busa. Hah? Yang ganteng, hilang gantengi. Yang cantik hilang cantiknya. Oh pemandang saya ngelek. Bisa nanti bayangkan itu. Huh? Anda kalau melihat keadaan marah tadi itu ada di kaca, nanti akan malu. Kok ngini anak ini? Mithil maghrum, mithil majnun. Seperti orang yang gila. Kalau marah tadi itu. Sehingga akan redah emosi kamu tadi itu. wallahualam.